Assalamualaikum Syederalun, Berita Pagi edisi hari ini, Minggu 2 Oktober 2016, dibacakan Putra Nasution dan Ardian Syah Pasangan calon Gubernur Aceh, Tarmizi Akarim, Temak Salmina Ali, gelar deklarasi Pemerintah, nyatakan tragedi 1965 diselesaikan lewat jalur non-judisial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 Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambia Fem. Sudah lun pasangan calon gubernur Aceh, Tarmizi Akarim T. Maksalmina Ali menggelar deklarasi di Stadion Harapan Bangsa Lung Raya Banda Aceh kemarin. Kegiatan dihadiri tiga ketua umum partai pendukung detiknews.com melansir. Deklarasi. Yang diikuti ribuan warga Aceh tersebut berlangsung sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat. Rombongan tiba di stadion disambut dengan salawat badar dan tari silat gelombang. Pasangan Tarmizi, Maksalmina didukung oleh enam partai politik. Pada deklarasi kemarin, tiga ketua umum partai pendukung yaitu ketua umum Nasdem, Surya Paloh, ketua umum Golkar, Setia Novanto dan ketua umum partai persatuan pembangunan, Roh Romahur Muzi ikut memberikan orasi politik. Sedangkan tiga partai pendukung lagi yaitu PAN, PKPI, dan Hanura hanya dihadiri oleh perwakilan. Gerlun pemerintah secara resmi menyatakan sikap terkait tragedi 1965. Setelah melalui berbagai kajian dan penelitian, pemerintah menyatakan penanganan tragedi 1965 akan diselesaikan melalui jalur non-judisial melansir Menko Polhukam Wiranto mengatakan bahwa untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu, pemerintah telah membentuk tim gabungan yang terdiri dari unsur Kejaksaan Agung, Komnas HAM, TNI Polri, para pakar hukum, dan masukan dari masyarakat. Wiranto menjelaskan, pemerintah telah melalui kajian dan diskusi yang panjang untuk menentukan sikap terkait peristiwa G30 SPKI. Kajian hukum telah banyak dilakukan untuk menentukan status hukum kasus HAM masa lalu. Tidak sampai di situ, juga telah dilakukan bedah kasus antara penyelidik Komnas HAM dan penyidik Kejaksaan Agung yang ternyata menemui hambatan yuridis. Pemenuhan alat bukti menjadi hambatan terbesar untuk menentukan status hukum peristiwa besar itu. Sedalon pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU meminta kepolisian mengusut cepat kasus dugaan penipuan dengan modus penggandaan uang yang diduga dilakukan di Mas Kanjeng Taat Pribadi. Pasalnya kejadian ini telah berlangsung cukup lama dan sudah banyak masyarakat yang menjadi korban. detiknews.com melansir PBNU mengatakan, masyarakat perlu mewaspadai kegiatan yang selalu menggunakan simbol agama yang sebenarnya menyimpang. Pemahaman agama yang benar dapat mencegah masyarakat tergiur dengan kegiatan sesat Terkait dengan korban dugaan penipuan Pemerintah sepatutnya memberikan bantuan termasuk memastikan uang investasi yang disetorkan ke Kanjeng Dimas dapat dikembalikan Penyidik Ditreskrimum Polda Jatim telah menetapkan Dimas Kanjeng taat pribadi sebagai tersangka penipuan Dimas Kanjeng sebelumnya juga menjadi tersangka kasus pembunuhan Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban meminta kepada para korban di Mas Kanjeng Taat pribadi tidak ragu melapor ke polisi. Diyakini masih ada korban penipuan dengan modus penggandaan uang yang belum melapor. Selain itu, pemerintah Arab Saudi dikabarkan segera menaikkan tarif visa bagi umat Islam yang berencana untuk menunaikan ibadah haji untuk kali kedua dan seterusnya. Kompas.com lancir Dewan Menteri yang dipimpin Putra Mahkota Pangeran Muhammad bin Naif mengumumkan, bagi umat Islam yang berencana berhaji untuk kedua kalinya, maka akan dikenakan visa sebesar Rp2.000 atau sekitar 69 juta. Rupiah. Harga yang sama diberlakukan untuk visa umrah untuk kedua kalinya. Sementara bagi mereka yang baru pertama kali menunaikan ibadah haji, pemerintah Saudi tetap menggratiskan visa. Sementara itu, visa untuk kunjungan umum ke Arab Saudi akan naik menjadi 200 200 atau setara Rp695.000 dan berlaku dua bulan. Sedangkan visa tiga bulan dihargai 300 300 atau sekitar Rp1.000.000. Tarif baru visa ini mulai berlaku pada minggu 2 Oktober ini. Pemerintah Saudi berkata, menerapkan kuota haji yang ketat setiap tahun agar jumlah jemaah haji yang memasuki kota Mekah dan Madinah tidak terlalu membludak di saat bersamaan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Evanta. Zerlun Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan 45 orang anggota jemaah ilegal Indonesia yang baru tiba di Filipina dari Tanah Suci masih ditahan di Filipina. Mereka ditahan setiba di negara itu guna menjalani pemeriksaan lanjutan. Kompas.com melansir. Menurut Lukman Hakim, otoritas Filipina masih mendalami kasus jemaah haji Indonesia yang baru tiba di negara tersebut karena menggunakan paspor negara itu. Luqman meyakini terdapat beberapa jemaah yang benar-benar tidak tahu dan menjadi korban dalam kasus berangkatnya jemaah Indonesia ke Arab Saudi dengan menggunakan fasilitas imigrasi Filipin. Untuk itu, pemerintah Indonesia membentuk tim guna turut menyelidiki kasus itu untuk memilah motif jemaah. Lukman belum dapat memastikan kapan jemaah tersebut dapat dipulangkan ke Indonesia karena tergantung proses hukum di Filipin. Sebelum lima orang tentara tewas akibat serangan bersenjata terhadap konvoi militer di negara bagian Sinaloa, Meksiko. Serangan ini juga mengakibatkan 10 orang lainnya terluka. Detiknews.com melansir. Dilansir Reuters, serangan terjadi di pinggir kota Kuliakan, Meksiko pada Jumat pagi 30 September waktu setempat. Wilayah ini menjadi tempat tinggal bos kartel narkoba Joaquin El Chapo Guzman. Guzman saat ini dipenjara di Ciudad Juarez, kota di utara Meksiko yang berbatasan dengan Amerika Serikat. Saat ini Guzman menunggu ekstradisi untuk menghadapi tuntutan perkara narkotika dan pembunuhan. Sementara itu pejabat setempat Gerardo Vargas Landeros mengutuk keras serangan yang menewaskan tentara. Selain menewaskan lima orang tentara, 10 orang lainnya terluka. Para korban dibawa ke sejumlah rumah sakit. Selain itu, mobil Humvee yang membawa tentara juga hangus terbakar. Di lokasi serangan ratusan selongsong peluru dari senjata berkaliber tinggi berserakan di jalan. Belum diketahui dalang dari penyerangan ini. Sudarlun, seorang pria Cina mengaku telah membunuh 19 orang di sebuah desa setempat. Pembunuhan itu dilakukan setelah pria ini bertengkar dengan orang tuanya soal uang. Kasus pembunuhan ini terbongkar saat sejumlah warga desa Yemah ditemukan tewas di rumah masing-masing pada Kamis pagi 29 September waktu setempat. Detiknews.com melansir. Kantor berita Cina Xinhua melaporkan, pria bernama Yang King Pei ini awalnya mengaku telah membunuh kedua orang tuanya sendiri. Aksi keji ini dilakukan Yang saat pulang ke kampung halamannya di desa Yemah Provinsi Yunan untuk meminta uang pada orang tuanya. Yang bertenggar dengan orang tuanya sebelum membunuh mereka. Yang juga mengaku telah menghabisi 17 tetangganya termasuk anak-anak. Hal itu dilakukan demi mencegah para tetangganya mengetahui pembunuhan orang tuanya dan melapor pada pihak Berwenang. Pria kelahiran tahun 1989 ini akhirnya ditangkap di Kunming yang berjarak 200 km dari desa Yemah. Dalam pernyataannya, kepolisian Yunan menyebut pelaku ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan sulit selama 33 jam. Dari Newsroom Serambi Tanjung Kormai, sekian berita pagi edisi Minggu 2 Oktober 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat.